bisnis Pada seminar beberapa hari yang lalu saya mencoba menanyakan kepada para peserta Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjadi lebih baik daripada apa yang terjadi pada kita hari ini Dan hampir semua orang bilang bisa Pak Dan kalau saya tanya siapa sebetulnya penghalang terbesar dalam kesuksesan ataupun kemajuan kita Jawabannya selalu sama kita sendiri jadi kita selalu mempunyai rencana untuk melakukan sebuah tindakan ataupun sebuah terobosan baru dalam berbisnis ataupun dalam kehidupan kita. Tapi sering kita tidak berani tegas terhadap diri kita sendiri. Mungkin karena kita tidak mau melukai orang lain, mungkin kita mau Tenang, nyaman seperti sekarang ini Di dalam comfort zone kita Tetapi kalau kita mau berubah Mengapa kita melakukan selalu hal yang sama? Kita juga harus melakukan perubahan-perubahan Dalam kehidupan kita Dan lalu kita harus segera melakukannya Kadang kita sudah melakukan rencana panjang Mulai berjanji Oke, okay, mulai besok saya mau menjadi tegas Saya mau menjadi baik Saya mau memulai kehidupan dengan lebih baik Dan kita mulai bersemangat Tapi besok tiba-tiba kemalasan, rasa kenyamanan sehari-hari, kemauan untuk disukai orang ya, kemauan untuk diterima oleh sekeliling kita, menyelinap perlahan-lahan dan mencuri hati kita, membuat rencana tegas kita, kemauan kita untuk berubah menjadi terhalangi kalau kita memang benar-benar mencintai diri kita sendiri, kalau memang kita benar-benar mencintai orang lain yang mencintai kita, bukankah kita harus paham bahwa hambatan akan selalu ada memang sulit untuk memulai sesuatu memang sulit untuk mendorong diri kita untuk melakukannya Tetapi seperti awal cerita saya hambatan terbesar sebenarnya Ada pada diri kita sendiri Kalau kita mau berubah Menjadi tegas, menjadi lebih berani Menjadi lebih, mau melakukan Semua perubahan yang ada Maka kita akan lebih dekat dengan Kesuksesan kita Terima kasih, saya Tanah di Santoso dengan Business Wisdom, sukses selalu Untuk Anda